Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu ya Puntam, saya pernah pernah membaca suatu hadis katanya uh, uh, ada bahwa penaruhan bunga di atas kubur itu dapat menyujukan si ahli kubur. Jadi pernah apa nabi Muhammad itu? penaruhan bunga di atas itu apa? Di atas kubur itu dapat menyujukan si ahli kubur. Dapat ma? Men menyujukan, menyujukan si ahli kubur itu. Itu bagaimana uh, kefasihan hadis itu ya? Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bunga Bu ya? Mem nah. Menaburkan buah Apakah dapat menabur bunga? Tidak ada hadis tentang bunga. Yang ada adalah tentang pelepah kurma. Ceritanya Nabi pernah melewati kubur, menangis. Ada dua kubur, ini menunjukkan seksa kubur ada. Ada di dalam kubur, menangis di seksa. Ternyata setelah itu setelah ditanya mereka diseksa karena yang satu adalah kalau bersuci itu adalah mengentengkan bersuci mengentengkan yang kedua adalah suka menggunjing suka ngadu domba kemudian setelah itu oleh Rasul SAW dipotahkan pelepah kurma ditancapkan di situ dan Nabi mengatakan bahasanya ini akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalamnya sampai ini adalah mengering, sehingga disunahkan kita untuk menancapkan sesuatu bebasahan, pelepah korma. Jika ada pelepah korma, kalau tidak ya pelepah pohon kelapa atau apa saja, ini yang disunahkan. Kemudian apakah bunga itu disunahkan? Bunga, bunga adalah sesuatu yang basah. Kalau seandainya kita ee, menebar bunga, tentunya bukan seperti keyakinan sebagian orang. Enggak ada hubungannya dengan Hindu-Buddha, Hindu-Buddha, Hindu-Buddha seharusnya. Kalau punya keyakinan keyakinan lain, tidak boleh bunga adalah bunga sesuatu yang basah bahkan termasuk para ulama memahami bahwasanya pelepah kurma selagi basah itu akan memohonkan ampun maka makroh mencabut rerumputan yang ada di atas kubur itu sendiri, kalau harus dirapikan dirapikan, tidak usah di, dicabut dibersihkan, maksudnya dibersihkan ya. malah makroh itu semuanya karena semuanya itu akan memohonkan ampun kepada yang ada di dalam di dalam kubur pelepah kurma, nabi menyebutkan pelepah kurma saja mendoakan orang meninggal berguna, balik orang yang hi hidup, masa kita tidak boleh lagi doa di kuburan akan kacau lagi nanti ini balik lagi bab di sana jadi pelepah korma, adapun bunga kalau niatnya adalah kita untuk seperti yang dilakukan Nabi itu bahwasannya ini adalah selagi basah akan mohonkan ampun Sebab basahan, apakah bunga, pohon pisang bukan tiker, tiker diangkat, jangan dimasukkan ke kubur tiker itu, bukan kendi sama telur dan degan, degan buat saya itu Nah, ini, ya. nanti kalau saya habis nalkinnya itu, habis nanya oh, cak haus kasih tegan. Ada bentar jauh kita berjalan jauh, masya Allah lupa dikasih air tegannya ditinggalin buat saya aja mestinya itu. Aba lagi telor, telor didadar nanti buatnya. Buat anak santri kalau banyak waktu intal gitu, nggak usah yang demikian ya. Nggak usah meninggalkan makan di situ. Kalau ada kendi, nggak usah ditinggal di sih kendinya itu kendi kecil buat minum, bukan diting, ditinggal. Nggak usah yang demikian itu. Emang naik, mau naik minum ke kubur yang meninggal dunia. Ya ada itu semua. Perlu pemendahan perlahan demi perlahan. Tapi jangan mencaci magi. Kerjaan kita bukan caci magi. Makanya saya pesan. Kalau saya nanti meninggal dunia. Sudahlah dikubur. Jangan tiker masukkan ke dalam. Di atas yang gak usah dicari ini. Itu sudah saya siapkan pohon kurma. patah saja. tancepin Semoga Allah mengampuni Saya selesai. Hah? Gak usah dibuatkan kubah. Gak usah dibuatkan kubah. Biar nanti. Karena pondok nanti bakal ramai mungkin di atasnya dibuat bangunan nanti atau bagaimana semoga panjang umur semuanya dan tidak usah bangunannya yang mewah-mewah tidak karena buat bangun pondok saja daripada buat kuburan yang mewah karena pondoknya yang yang perlu banyak itu baik jadi kalau bunga-bunga adalah bukan niat mengikuti orang Hindu Buddha akan tapi segala bebasahan boleh kita letakkan di atas kubur karena selagi bebasahan itu basah maka tidak akan apa-apa itu akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala